attractive are not يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لَا تَعْتِي نَسْحَ Tidak akan pernah terjadi kiamat itu اَوْ قَلْ مُسْرِبُونَ مِنْ قَوْمِكَ Berkata orang-orang muslim dari kaum لَا قِيَمَةَ عَبَدًا Tidak akan pernah terjadi hari kiamat itu selama-lamanya وَلَا بَعْتَانَ Tidak ada kemahitan Setelah kematian وَلَا نُسُرَ Tidak akan pernah dipumpulkan وَلَا بَيْقَوْمِكَ Wahuwa dan ini ilka merupakan pembintaran Di maji akan datangnya kiamat Wastibit o'id aku melembatkan terjadinya Istizahan mem memperpolokkan bilwa ibihi janggi berhadap terjadinya kiamat Kul katakanlah benar koroki tuan demi Tuhan yang aku pasti jamat akan datang kepada kamu sekalian Wa'ikullahu wa'alaikum ya'um ha'amani Katakan kepada mereka wa'amani Aksamu billahi la'udhi Aku bersumpah dengan nama Allah yang ma'alim Lagatian kan ku musah Pasti akan datang baik kalian hari kian Fa'indah ha'wati'atun la'am ah'anana Sesungguhnya teotopas yang terjadi Malam kakasir berkata yang kakasir ayat ini Ehda dalas i'dal ayat Salah salah satu dari tiga, ayat yang tiga Salah-salah dari tiga ayat Alati Amarallahu Rasulahu Ayamallahu Menyeru kepada Rasulnya Ayyaksimah bersumpah biarabihin Dengan nama Tuhan Al-Adi yang mahali alamun puiha Yang menjelaskan akan terjadi kiamat Wassaliyah tanda, tanda yang kedua fi yurus pada sukat tulus Walkatakanlah iwa rabi nebi Tuhan puhinna usumnya Kiamat itu lahatku pasti terjadi pasalis satu dan yang ketiga kita maupun dalam surat atau wabukul kekatan bala benar korobi demi Tuhanku latukah sunnah kalian pasti akan dibangkitkan alimul wabi Allah Zadjamah mengatau segala yang lain layak suruh tidak akan pernah hilang anu dari Allah Ispaqa, Ntarudin, sebesar biji yang kecil pun bisa wa walau di langit dan di muka bumi waubayu wa Jalla wa ala di'ala Allah yang ma'al Muhadiki al-Ali yang ma'am ketahui muna apa yang tersahamkan dari perlihatan wakobah dan gaib anjal notori dari pandangan pikiran layakimu tidak akan sahamkan dari Allah yang telah wasi terlok -oh. seukuran e, berantar ala al alami baik alam yang ada di atas habis suflah atau di bawah Walah asbaru dan tidak ada yang lebih kecil Dindarikan dari hal itu Walah akbaru dan tidak ada yang lebih besar Walah asbaru dan tidak ada yang lebih kecil Dindarikan dari darah Walah akbaru minah dan tidak ada yang lebih besar darinya Illa fi kitab ibu bin Kecuali jelaskan dalam kitab yang nyata Ayah illa wa ya'lamu Allah ta'ala Kecuali Allah mengatakan wa Itu ada di lawil mahrum wan maksudnya Allah taala Subhanahu ta pa al wa ta'ala Allah sebentar zarru kuntarustai bagaimana mungkin akan tersak kepada Allah makhluk manusia warham manusia pardo memang kan lebih besar wa talatak, watakar -raqon, watakar -raqon, watakar -raqon. Yang lain Allah taala Allah Ta'ala mengetahui aina dahlamat kemana mereka pergi dan kemana mereka berpisah Sumbayulidu, hayo wa uqiyam kemudian akan mengembalikannya pada kiamat nanti biasyal ladhina amanuwa bershali'an Allah akan membalas orang-orang beriman dengan amal sore ayah subhanada di kafir kita bubi Allah menetapkan dalam kitab yang nyata oleh kayu sifat bubini yaitu akan membalas orang-orang yang beriman al ladhina ahsan, yaitu orang yang berbuang baik gendari dunia ini dunia ini biasaan al dengan segala segala sekolah sepembaikan bagi mereka lakum bagi mereka itu bangkir untuk keampunan warisuk kari dan riski yang kuli s.a.q.u.m.u.m.u.m.u pada jamaah ke muslimin, ke muslimin, ke muslimin, r.a.q.u.m.u.m.u seperti dijelaskan pada minggu yang lalu bahwa surat sabah ini adalah surat pakiya Dan salah satu visi dari Suhan Pagiyah berkaitan dengan pembentukan persepsi dan pandangan hidup yang baik. Terutama dalam melihat peristiwa-peristiwa akan terjadi pada hari kiamat nanti. Dan ini sangat ketegankan bahwa kiamat itu akan terjadi dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa. Kebangkitan, kemudian alam wahsyal, pengadilan yang maha adil dari Allah, kemudian balasan bagi manusia. Mereka yang berbuat baik dengan balasan yang baik Dan kemudian juga mereka yang melakukan perbuatan buruk Akan mendapatkan balasan yang setimpang dengan perbuatannya Dan ini berulang-ulang Sampai pada ayat ini ketika orang kami mengatakan bahwa mereka tidak percaya akan terjadinya di kiamat Esensinya adalah mereka tidak percaya akan kebangkitan setelah hari kiamat Akan kehidupan setelah kematian Itu yang mereka persoalkan, tidak mungkin Yalah ta'i nesak, tidak mungkin kiamat itu akan terjadi Apalagi kalau kiamat diartikan sebagai kebangkitan Kebangkitan manusia sudah mati Tulang berulangnya sudah mencuri Dan kemudian mereka akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan inilah sebenarnya adalah Al-Quran yang disebut dengan Kaum Dahriya Ya, Kaum Dahriya itu adalah kaum yang Menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini Ini semata-mata karena waktu saja Ya Kalau kaum daria itu Kalau bahasa sekarang barangkali adalah kaum materialistik materialisme Orang-orang yang tidak tidak percaya kepada kebangkitan pada hari Tiamat Orang yang tidak percaya kepada kekuasaan Allah Orang yang tidak percaya pada apa yang akan terjadi pada hari Tiamat nanti Ini yang dikatakan kaum daria Ini yang dikatakan kaum materialismu Kita bisa lihat berbagai macam ayat misalnya pakai contoh pada surah Al-Jaziyah ayat 24 pada kita lihat Al-Jaziyah ayat 24. Ini menjelaskan bahwa kaum Dahir itu adalah kaum yang mengatakan alam semesta ini jadi dia sendiri ya. Tidak ada tidak ada yang menggerakkan ya. Tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang menghidupkan. Manusia mandi yang mereka suruh waktunya Ya. Jadi E, apa Manusia mati karena sudah waktunya ya Demikian pulang misalnya tidak akan ada kebangkitan lagi Ini yang dikatakan kau sudah dihidupkan Kau sudah dihidupkan itu waktunya, zaman ya? Dan biasanya kan kalau orang-orang yang semacam ini Dia itu dalam kehidupannya tidak bertanggung jawab Menghalangkan segala macam cara Kalau kita lihat sekarang kehidupan Berapa banyaknya orang yang menghalangkan segala macam cara ya munta kemudian mungkur dalam tipatan korupsi dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam pemikiran kaum darinya mereka tidak percaya akan keadilan Allah dan kiamatan mereka tidak percaya akan kebangkitan hari kiamat untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala makanya kalau orang yakin ya, dan percaya akan kebangkitan pada hari kiamat dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab Ya, karena dia yakin sekecil apapun juga pasti akan dipintai tanggung jawab dihadapan orang Jadi sekecil apapun pelakuan manusia Seperti dapur sekecil apapun dia akan tanggung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi baik Allah dia, dia hidup itu ya Ya karena waktu saja orang mati karena waktu itu Kemudian juga apa, eh, kehidupan itu juga karena waktu saja Kehidupan kita terjadi karena waktu saja Ya waktu itu pun akan datang. Tidaklah menghancurkan kita kecuali waktu, ada kecuali waktu. Jadi ini adalah yang sebetulnya darinya. Yang orang-orang yang berpendapat kehidupan tidak pernah ada kecuali waktu. Itu yang pertamanya. Jadi kita itu tinggal di dunia bukan karena dicabut nyawa kita, tetapi karena apa? Karena masa sudah waktunya. Ya begitu ya. Jadi marketingnya sendiri Ya, sudah, sudah, apa? sudah memang sudah waktunya 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun Bukan karena Allah yang mematikan Yang mencalon ya Ini yang disebut dengan kaum darida Sekarang kita lihat berapa banyaknya Orang-orang berpendapat demikian ya Yang berpendapat bahwa Kehidupan ini sebenarnya terjadi karena peristiwa alam biasa Makanya banyak yang menolakkan Ketika musibah-musibah terjadi Dikaitkan dengan kekuasaan Allah Dikaitkan dengan azab Allah Ya, mereka mengatakan enggak usah dikait-kaitkan. Ya, kalau kalau kalau kalau sebuah ada musibah, ya musibah saja peristiwa yang biasa dianalisa. Padahal ma'ana musibah itu penting, ya. Di musibah yang kelihatan, yang terjadi itu sebenarnya sesuatu yang penting, ya. Ada al-'alim al-khaliq, ya, al-mudabbir dan Allah zat yang maha mengetahui zat yang maha kuasa zat yang almudabbir ya apa yang mengurus alam semesta ini ya yang menentukan segala-galanya jadi oleh orang yang beriman kan tidak pernah mengkaitkan sesuatu kecuali dikaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala makanya kalau kita mendengar sebuah peristiwa kemudian kita diperintahkan membaca kalimat istirja ya inna lillahi untuk menggambarkan bahwa alam semesta kehidupan manusia tidak jadi dengan sendirinya ada yang menggerakkan ada yang menghidupkan ada yang memankan ya ini yang pertama alam semesta itu terjadi dengan sendirinya hidup dan pasti juga itu surat perjasiah ayat 24 yang kedua faktnya ini tandanya adalah orang yang tidak pernah melibatkan Allah dalam segala hal. ya gar karena semata-mata karena kemampuannya karena kepuasa saya ter dapat jabatannya karena kepuasan saya kemampuan saya tidak ada itu Bapak Allah di sini Saya punya harta karena usaha saya saya saja punya perusahaan yang besar karena usaha saya bukan karena pertolongan Allah ya tidak pernah melibatkan Allah ya mo apa, apa bahwa bahwa Apapun yang yang kami lakukan Ini karena kami sendiri karena kerjakan Ya, tidak ada istilah doa Tidak ada istilah tawakal Tidak ada istilah ibadah Makanya kemudian mereka dikendalikan oleh kehidupan Ya Karena mereka yakin sebenarnya kehidupan itu adalah Kita lah tidak Yang Allah tidak menang terima Dalam kegiatan ekonomi Dalam kegiatan politik Apalagi dalam kegiatan pendidikan ya Dalam kegiatan mu'amalan Tidak ada itu Ya Allah tidak terima lepas semuanya Terserah kita Nah ini adalah keundakil yang komaterialistik Contohnya Wadah Al-Qurah itu pada Surah Al-Qasos ayat 78 ya. Ya, Surah, Surah Al-Qasos ayat 78 itu adalah ayat yang menjelaskan tentang Korun ya, Korun mengatakan bahwa saya itu ya, mendapatkan ini semuanya kekayaannya karena saya. Ya, karena saya Bukan karena pertolongan Allah, bukan karena kekuasaan Semata-mata karena itu saya yang saya lakukan Makanya dia sangat ikir dengan hartanya sehingga disebut Korun ya, korun itu kan apa personifikasi dari orang yang pikir. Makanya kalau ada orang pikir kan selalu menyebut apa? Pawon, oh, siapa korun, dueng, gitu, ya. Namis sendiri. Jadi jadi artinya apa? Intinya memang orang kenapa dia punya sifat pikir begitu? Karena dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan itu karena apa? Karena kerjaan kelas sendiri. Tidak ada mengkaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat membahayakan kan Kalau dalam kehidupan Allah dianggap tidak terlibat, ya, Allah tidak menentukan, ini sangat membahayakan dalam kehidupan kita Kaum materialistik itu gitu sebenarnya, ya, bahkan bisa mengarah kepada kaum materialistik, ya, kaum yang anti Tuhan, kaum komunis sangat membahayakan Makanya komunis itu kan mengharapkan segala macam, -macam. komunis itu bisa membunuh, ya Bisa melakukan kriminalisasi pada orang-orang baik Itu memang cara Cara menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan tujuan Ya Allah ya Tubar Rilur Wassila Tujuan itu menghalangkan segala macam cara Allah ya Tubar Rilur Makanya Komunis itu sangat membahayakan Dan tidak boleh hidup di negeri kita ya, Negeri yang berdasarkan pada ketuhanan yang mahasiswa Mayoritas umat Islam harusnya yang namanya Komunis itu tidak boleh ada Ya, karena ini arti apa? Arti Tuhan ya. Bukan sekedar arti Tuhan Tapi menghalalkan segala macam apa Cara untuk mendapatkan Tidak ada istilah etika dan akhlak ya Sudah, apa Tidak ada etika, tidak ada akhlak Tidak ada apapun juga ya, Jadi oleh karena sekali lagi Ini yang disebut dengan kaum materialis Jadi karena para, para Islam itu Jadi pejabat tetap dia punya akhlak Jadi orang kaya dia punya akhlak ya. Kemudian juga jadi apapun dia punya akhlak Nah, kalau orang mengaku muslim tapi dia tidak punya akhlak dalam jabatan yang kekayaan, yakin itu sudah mendekati pada apa itu materialistik, menghalalkan segala macam apa saja, ya. Biasanya ketika demikian tidak punya rasa malu, ya, tidak punya rasa malu katanya karena dia menghalalkan segala macam cara. Nah, kemudian yang ketiga ciri dari komunis itu yaitu banyak penindasan, batu ya sekarang Ya, yang disebut tengah sekolahan itu kan kehidupan dia sekarang itu. Ya, di dunia ini sekarang sekolahan itu kalau dalam bahasa Melayu, bahasa orang-orang Melayu, ke di kinian. Di sini dan dan sekarang. Jadi tidak ada nanti tidak. Ada. Tidak ada kehidupan akhirat tidak. Yang penting di sini dan yang penting kini. Ya, makanya sering terjemahkan ke di sini kinian. itu saya lihat bahasa Melayu yang asli itu. itu. Kalau di kita tidak ada bahasa Melayu yang aneh-aneh Itu bukan orang kita saja ya Ya Apa rumah bersalin, rumah korban lelaki ya? ya, rumah sakit korban lelaki Angkatan laut, angkatan masak kuyung Nah itu bahasa-mastak -bahasa kita saja Tapi, Tapi sebenarnya itu antara Di sini kini ya? ya Di sini dan kini Ya, jadi hanya sekarang ini Kehidupan itu tidak ada yang lainnya Nah jadi oleh kamu sekali lagi tidak ada kehidupan Dan itu digambarkan pada surat yasin Coba kita lihat ya pada Surat yasin, dikata ya, surat yang sering dibaca oleh kita Walaupun suka membaca Ya, surat yasin ayat yang terakhir Makanya sebenarnya surat yasin itu surat untuk kita ya Kenapa diperintahkan e, Dianjurkan menghadapi orang yang akan meninggal dunia itu Dianjurkan baca surat yasin Iqra'u ala ya. mahatam yasin Karena sifatnya sendiri mengingatkan kita bahwa kita itu kan manusia, ya. uh, surat Yasin ayat 77 dan 78. Ya. Ya. Jadi apa? Mereka mengatakan siapa yang akan menghidupkan kembali ya Allah menjelaskan bahwa Allah yang akan menghidupkan kehidupan setelah sekarang. Nah, itu adalah yang ketiga dan yang keempat bahwa implikasi dalam kehidupan ini kalau paham dah itu adalah manusia boleh melakukan apa saja. Tidak ada etika, tidak ada moral, ya, tidak ada akhlak. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Ya, makanya kemudian muncul LGBT segala macam itu sebenarnya pahamnya itu Maham Dharia. Boleh saja laki-laki kawin dengan laki-laki yang ternyata tidak tergambung. Boleh saja perempuan dengan perempuan ya yang penting tidak mengganggu yang lain. Ini akibat dari pemikiran yang sekularistik dan Maham Dharia materialistik. Mereka bebas melakukan apapun juga ya asalkan tidak mengganggu orang lain. Dan ini tidak itu boleh dikehapkan, pemaham yang sama kami. Ya, nanti pemerintah semakin sadar sebenarnya, ya. para pejabat penusup semakin sadar. Kalau faham-faham semacam yang dibiarkan, itu akan merusak kehidupan, tatanan kehidupan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat kita semua yang yang apa yang apa menjadikan agama satu bagian penting dari kehidupan kita. Wallahualaikum warahmatullahi Ini ada Pak Sudra Jawa akan cerah teman-teman. yang se referred gapun ka kampanye se ada proред Hangat, sedih ada Sendih ada bangat yaitu, jeden, juanya para sus Pabud dan Luka Perdina disingkuhin, sebetul ajar Mayabidadal TNI Pansiunan, Paragos Pansiun, Pabudina menuju musuh ke Kerencahan di Gerindran, di PKS, di di Rojong ke P3 Yanifarin, Sarang PBB, Pak Kerenbulan Idaman, InsyaAllah pabudina maka nyalon gubernur jauhlah ini nyongkir pindu anak ini nyongkir patro jokah kemarin disimpulkan misalnya sekoyok pribados baga jantan gubernur namun atas nama umat umat gedah berdaulah buami tengajan seperti itu dulu kamu kalau bicara tentang islam itu sahra Saya bukan. Kalau saya berbicara Islam, saya berbicara hak dan kewajiban. Nah, Mari dijawabkan Anda, 93% orang Islam. Maka nah, yang punya saham paling besar di Jawa Barat orang Islam. Untuk itu, orang Islam harus jadi direktur utama, penyaitan gubernur. Dia, aku pasti. Insya Allah. Begitu, nanya orang-orang Oh. Nomor 0310023000 Ustaz Saidul jurusan Botno Surabaya. Anjeunna ieu waكيل walikota administrasi daerah sasaran. Efisien dalam keadaan sederhana, hoyong ngabantenkeun dengan ketakwaan. Supaya aman dan sedap. Kenapa kita kakwa, satu yang tadi orang memuliakan agama di jauh barat orang di antara umat beragama Saya ingin meyakinkan umat-umat lain bahwa agama Islam, agama yang besar di Jawa barat dan akan memberikan rahmatan diri alami Insya Allah, saya tahu jangan sampai kita dituduh makhluk bersama umat menjadi umat yang sudah dimonuskan, saya kakak Umat Islam di Indonesia adalah umat yang akan memberikan rahmat kemahda semangkulmati kemahda semangkulmati kemahda semangkulmati ke divini-wini rektrata, rektjawa, rektcina, rektristen, rektatolik aleh akan mendapat rahmat dulur-dulur kadang-kadang stigma urante di luar negerinya kelembangan pelamik di London pelamik di Amerika Namun di Amerika, saya menempat-nempat di Mariksa Lalu menempat orang bukan Islam disebut Tanokeo Tapi lalu menempat orang Islam disebut Teronis Nah, untuk itu kita buktikan Di Indonesia bahwa orang Islam itu di sini adalah Akan memberikan rapah kepada keluarga Dan nyatanya, orang-orang yang non-Islam Hidupnya lebih aman di tengah-tengah orang Islam daripada orang Islam hidupnya di tengah-tengah orang yang non-Islam Kuring 7 tahun, 4 tahun di London. dan dana kene di tempat orang Islam itu masyaraknya bahkan kake jaman bapak bapak dulu pake hijab cari bapak polisi jadi insya Allah <tuh> Kuring sarankan saiku <saya>, <tuh> langun Kuring dari saiku Tamparanggir dan Gedung Sanjay Bukan kemenangan Sungraja Bukan kemenangan saya Tapi kemenangan kita semua Dan insya Allah Kita pimpin Yawabarakat Umar Jeng Ulama Kudungai Negara Kesatuan Negeri Indonesia Harus kita selamatkan Karena <tuh> dulu Yang melahirkan Negara Kesatuan Pancasila itu adalah para ulama dan para santri para ulama dan para santri mengalah dulu aspirasi Islam di Indonesia ingin negara ini berdasarkan syariat Islam tetapi karena ada usulan dari orang-orang Kanado orang-orang yang Kristen tempat pada waktu itu ya kan dong saya bagaimana akhirnya ulama-ulama dan santri memutuskan bahwa Indonesia berdasarkan Pancasila dimana ada ketuhanan yang mahasiswa harapannya adalah kalau kita berketuhanan mahasiswa berarti kita bertakwa disingkuri bekas negara dan terakhir saat amada saat ketiga nomor tiga sumpah lagi saya pesantria Indonesia yang bertakwa kembalai Tuhan yang mahal kuasa serta membela ketujuan kepada keadilan prinsip-prinsip kepemimpinan militer nomor satu adalah satu takwa jadi saya adalah termasuk insan yang bertakwa sejak waktu insyaallah doakan saya ingin memimpin orang-orang yang bertakwa kecualangan sang pin tu anu dipika Amin amin ya rabbal alamin. Panineun atuh warahmatullahi. Waalaikumsalam. Adekna anu akan ngabaca mun Di Allah subhanahu wa ta'ala mengamilikan segeratua kita kita akhirnya memiliki pemimpin yang berpatuah, yang beribad dan tentu para kiai harus mengawal ya, jadi para kiai, para ulama ini harus benar-benar kita bersatu mengawal dan mengawal supaya memang masyarakat kita ini masyarakat yang memiliki pemimpin yang baik insya Allah demikian sekitar terima kasih Allah kita Subhanallah ya Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.